p a r i c h a r t selamat pagi iya pagi silahkan komentar anda、uh, boleh boleh aja tapi orang DPR kan n gak g pernah usaha ya dia kan n gak g pernah usaha d a u n n y a terima gaji duit padahal yang nyari kerja itu ya setengah mati ya harus mikir setiap hari、M、mikirin perjalanan mikirin apa bisnis gimana Berarti persaingan bisnis y a n semakin berat Ya, t a u n y a bikin peraturan aja. Ikuti ku, toko pokok o k o k o k o k o k o k nanti kalau nggak bisa masalahnya ditinggal cari peraturan lagi. Gampang sih. Iya, tidak, tidak membantu dunia usaha, tapi bisa, b i d a n y a minta duit. terima kasih, Pak Richard. Pak Haris, selamat pagi. Pagi. Ya, komentarnya, Pak. a y a pak, ya, ini、uh, salah satu cara pemaksaan. Terus saya mau bertanya apakah kalau disetor wajib disetor itu menjamin bahwa itu tidak dimakan sama tikus-tikus lagi Atau sama mereka lagi Terima kasih Baik terima kasih Pak Hari Selamat pagi Bapak Pak Bian pagi Pak Ya selamat pagi Ya komentarnya Pak Ya ini DPR ini bukannya memberikan satu kemudahan kepada para pengusaha supaya investor-investor masuk Pajaknya bisa b e r s u m b e r dari situ, malah membatasi usaha dengan memaksakan CSR, gitu kan? Dan saya, saya, s a a s a sosial responsif itu, ya, yang namanya aktivitas sosial itu kan ya, aktivitas yang mungkin bisa d i p u p u k dari kesadaran para pengusaha itu, bukan dipaksakan yang kemudian diaudit yang seolah-olah、e, pengusaha ini menjadi objek baru gitu buat income retail gitu. Nah, kalau seperti itu malah, investor maupun pengusaha kan jadi r e n g k a n g dari Tangerang gitu. malah mengurangi income pendapatan daerah secara keseluruhan bukannya menambah dari sisi yang berbeda seharusnya mereka lebih, lebih ke arah membina kesadaran dari para pengusaha untuk lebih b e r a k t i v i t a s sosial kepada lingkungan sekitar maupun lingkungan tangerang secara keseluruhan、hmm. seperti itu、Baik. Pak Bian terima kasih Pak Herman selamat pagi ya selamat pagi ya, ya、uh, untuk Berlakunya satu aturan Itu kan ada strukturnya ya Ada undang-undang dasar Sebagai kerangka dasar Ada undang-undang negara Dan baru ada peraturan pemerintah Dan perdagangan selanjutnya Jadi gak bisa ada satu peraturan Yang melangkahi Aturan yang diatasnya Jadi kalau DPRD Tangerang Mau membuat aturan ya silahkan saja nah, Pengusaha gak usah khawatir Begitu peraturan itu berlaku Bawa aja ke PT UN ...bawa ke Mahkamah Konstitusi... ...pasti akan dibatalkan. Terima kasih. Pak a n d r e a n selamat pagi. Selamat pagi. Iya, komentar ya, Pak. Kebetulan, b e l u lama ini kan ada salah satu... ...handphone yang ada nama... ...buka pabrik di Malaysia. Kenapa nggak di Indonesia? Sedangkan kita ada p e n j a j g a n a f t a ...dan p e m a k a i di Asia mungkin... ...selain China itu Indonesia. Ya, salah satu a l a s a n n y a ya begitu. Mereka mau buka di Indonesia... Tapi banyak peraturan-peraturan atau hukum yang gak jelas, pungutan liar s e h i n a kalau mereka buka di Malaysia, ada orang yang protes Kenapa kok Indonesia sebagai ladang untuk menjual p a r a p a r a mereka di Indonesia Sedangkan pabrik gak buka di Indonesia Nah kembali lagi, DPR ini mungkin sekolahnya、eh, S1-nya memang kali ya Kalau pendapat saya kok kayak begitu ya マウスパケ、パケピンドニシア、ムキンスパパナンスケティガジャラ、コマケサラフトヘンフォンの l ンサティドニシアン、ポカパテギ、マレシア、ジュングラプルドケティガジャラ、デレアンカドウプロサペティガフュジュタ、キタドアラティジュタン、カイトラ。 パ <üman> インダー、マティアン、パインダー。 sangat setuju, k e m u d i n namun disayangkan kalau jika ada sanksi hingga ditutup usahanya ya, karena seperti kita ketahui、e, untuk buka usahanya di Indonesia khususnya itu p e n g u t a n p e n g u t a n liar yang a r i s a itu udah banyak, masa sekarang untuk csr pun dipaksakan gitu,、loh. nah mungkin itu kalau bisa dihilangkan dulu p e n g u t a n p e n g u t a n liar, sistem a r i s a s i satu atapnya dibersihkan dulu sesuai dengan tarif-tarif. マフキン、レナトカレラ、プロサンプロサン、アカモワカ、デスアリアン、ランプン、リマティオレ、バージャスパス、デミキャン、オペレサイアティマカセイ、カムバリー、パテマ、スワマチアン、スワマチアン、パッ、マノロシア、サトフォーマン、アナプロサン、サマチア、アナ。 perusahaan juga kan sudah membayar pajak 10% kepada pemerintah kemudian juga perusahaan itu sudah melakukan apa namanya menampung tenaga-tenaga kerja sementara di lain sisi kewajiban-kewajiban pemerintah itu seperti tadi masih ada、uh, kontribusi kepada masyarakat dan sebagainya, jadi saran saya adalah mungkin sebelum menentukan itu perlu ada pertemuan dengan para pengusaha-pengusaha t e m p a t sehingga kemudian pengusaha itu tidak mau merelokasi usahanya dari Tangerang dan itu juga menjadi kerugian bagi p e m p o t Tangerang sendiri demikian. Ya. ya terima kasih Pak Tema.